A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain amma ba'du. Ya. Ibu-ibu apa kabar, Bu? satu doang ada perdana <laughs> ya baik terima kasih buat teman-teman uh, yang jomblo perdana mau bergabung <laughs> dengan kami ibu-ibu dalam rangka mempertahankan cinta pada keluarga betul bu ibu kesini mau ngapain coba belajar untuk apa uh, iya men menaikkan derajat derajat apa derajat pengetahuan, derajat kefahaman, ya, derajat kesabaran. Apalagi? Heh? Derajat kesetiaan sama siapa? Alhamdulillah. Derajat ketakwaan juga, ya. Ya Allah. Baik. Hari ini judulnya berdusta. Waduh. Nampaknya ya kita semua tidak luput dari kata ini berdusta, betul bu? Ya dikit dikit ah, terutama kalau sama suami, ya. Uh -uh. Umi cukup uang belanjanya, apaan? Siapa, padahal cukup. Itu maksudnya bukan berbohong, cuma bilang apaan. Untungnya ditambahin. Baik berdusta tinjauan Neuroscience Islam ya um, sekali lagi mohon izin kalau uh, bersama kita semua ini kita akan belajar tentang Neuroscience Neuroscience apa sih Bu Neuroscience, wow oh. sarap sarap sarap <laughs> ya yeah. neor ini sorry maaf maaf ya banyak belum dibuka <tuh> ya. Yeah. Ini gampangnya istilah neuroscience itu ilmu saraf. Ya. Saraf orang, orang awam ya. Yang dimaksud saraf orang awam apa itu, Bu? <laughs> Sakit jiwa ya. Ini saraf, saraf, sistem saraf. Baik saraf pusat maupun saraf tepi, ya. Sistem saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum -sum tulang belakang itu masuknya sistem saraf pusat ya walaupun sumsum -sum tulang belakang yang bagian ekor di sini itu termasuk sistem saraf pusat ya nanti dari tulang belakang akan keluar sistem saraf yang menuju ya ke tubuh kita itu diistilahkan sistem saraf tepi ya atau perifer nggak apa-apa ya kita kayak kuliah kedokteran boleh ya kan kalau kita jadi perempuan atau seorang ibu itu harus sepertiga menguasai ilmu kedokteran ya bu sepertiga lagi menguasai ilmu psikologi sepertiga lagi menguasai ilmu Ketika. apa Ketika. <laughs> ilmu ekonomi kita belajar kedokteran sepertiga aja nanti bila sakit berlanjut hubungi dokter betulan. <tuh> Baik. Duh, ini kok nggak tahu. Ya. Era terbaru dalam memahami jiwa adalah berkembangnya neuroscience ya. Kenapa sih tiba-tiba ngomong jiwa Bu Aisyah? Karena berdusta itu sakit jiwa atau gangguan pada jiwa ya. Jadi Jiwa itu apa sih jiwa itu ya? Pernah dengar enggak ada istilah mind, body and soul ya? Itu sering diartikan yang lebih tepatnya jiwa, raga, sukma ya. Pernah dengar itu? Jiwa, raga, sukma. Orang Jawa gimana? Orang Jawa ngomongnya Jiwa, raga, sukma. Ah. orang Sunda? jiwa, raga, sukma. Gitu doang, bedanya gitu doang. Orang Medan bilang bagaimana? Jiwa, raga, sukma. <Giwa>, itu tubuh kita ya. Jiwa, mari kita lihat. Oh, pokoknya kalau modul bersama Bu Aisyah dijejelin otak pokoknya ya. Ya, inilah ya organ yang oleh para ahli dipersepsikan tempat bersemayamnya jiwa ya dan ini sudah diteliti diakui juga oleh para ulama-ulama yang banyak mempelajari neuroscience ya iya jadi dipetakan fungsinya jadi di sini ada jiwa kita ya kayak apa sih bu Aisyah jiwa itu nah, kita lihat lagi itu kan tadi otak yang dikeringkan pakai formalin ya ini kan uh, otak yang asli ya sudah cukup minum belum ibu-ibu nih? Ah? Dalam sehari sudah cukup minumnya? Karena air itu akan dibawa atau ditarik oleh otak untuk ya pembangkit tenaga listrik. Sudah cukup minum airnya? Ah? Ya? Uh -uh. Udah dihitung berat badannya sudah, berat badan dibagi 30, itu patokannya ya? Iya. Cobanya hitung sendirilah kalau saya tanya biasanya malu kita. <laughs> ya baik. Ya di dalamnya ada ini, di dalamnya ada ini. Ada ahli bilang 80 miliar, ada ahli bilang 95 miliar, ada ahli juga bilang 100 miliar. Saya mengambil yang faham 100 miliar. Nah, ini dia ni. Di dalam neuron ini, ya, ini kayak komputer. Ini ada kabel besarnya. Kalau kita buka laptop tu atau komputer, ada kabel besarnya yang dihubungkan ke stop kontak dan di pinggir pinggirnya laptop itu ada beberapa lubang untuk, ya memungkinkan mengkoneksi, memasang kabel-kabel untuk mungkin koneksi dengan laptop yang lain atau dengan infocus atau dengan kamera dan sebagainya. Nah, ini kira-kira begini nih. Ya. Yang unik adalah di dalam sel otak ini Allah ya memberikan kita program dan data-data, ya. Program dan data-data Makanya oleh para ahli sains neuroscience, pertama mereka menganggap apakah data-data itu atau program yang ada di sini itulah yang disebut jiwa ya nah, itu masih apakah kita lihat lagi ya nah ini ya kabel-kabel ini di dalam otak itu tersambung-sambung ya seringkan saya kasih simulasi ya. Seandainya teman-teman ini neuron-neuron neuron Sel otak, kayak ginilah otak kita Banyaknya, ya, seperti hari ini Yang hadir ada 100 miliar Ya Iya, <laughs> Aslinya gitu, aslinya Duduk sendiri-sendiri, tidak ada Koneksi, tidak ada Sambungan-sambungannya, aslinya Begitu, ya, tapi nanti Atas usaha Orang itu, misalnya usaha Saya ini, ya um, Saya yang menyambungkan otak Di dalamnya menyambungkan otak, ya. Saya waktu pertama sekali kesini beberapa tahun yang lalu belum ada sambungan di otak saya tentang rumil ini atau bahkan jalannya bahkan tempatnya, ya. Nah pada saat pertama kali saya kesini tersambung itu, cetet cetet oh lewat sini lewat sini lewat sini lewat sini. Nah itu dia sambungannya begitu, ya terus kalau berkali-kali sambungannya juga berkali-kali. Ada satu ke sini, ini nanti nyambung lagi ke sini, ini ke sini gitu. Ya, makin sering kita ulang-ulang, maka sambungan dari sinaps ini akan sering terjadi. Makanya belajar itu diminta harus sering diu diulang. Apapun ya, makanya Allah suruh kita ibadah khusus kita diulang-ulang karena nanti tersambung tersambung, ya aslinya tidak tersambung. Oke, okay. saya juga senang kalau jalan-jalan atau kerumir paling enggak ya. Setiap melihat wajah baru berarti tersambung otak saya gitu, ya. Kemudian baru satu kali sambungannya. Kemudian nanti kalau kenalan, misalnya pertama kali saya ketemu Mbak Yanti, tersambung, lihat muka tersambung. Kenalan, nama aku Aisa. Ibu siapa? Saya Yanti, nyambung lagi ya. Iya, Mbak Yanti uh, tugasnya apa? Aku dokter Isma. Ah, perempuan banget. <laughs> gitu ya. Iya, nyambung lagi. Jadi, setiap sambungannya banyak sekali tipenya berdasarkan apa yang kita ketahui. Semakin tersambung otak ini, semakin banyak variasinya, banyak variannya. Dan dikatakan semakin cerdas karena orang yang otaknya tersambung kayak gini. Ya. Makanya Ribet banget ya Allah Ruet banget Tapi begitu Iya nih Ini otak kita nih Semakin cerdas seseorang Sambungannya semakin banyak Semakin rumit dan semakin ribet Semakin ruet Makanya ibu-ibu Kalau merasa ribet berarti Tambah cerdas Pahami ini, saya sering melihat ibu-ibu pada saat dia ribet, dia marah. Aku ribet banget sih, gitu kan? Padahal ketahuilah itu tambah cerdas. Maka sekarang setelah tahu, bilang ribetnya yang bahagia gitu dong. Ya Allah, aku ribet banget. Eh aku ribet banget ya Allah. Bahkan alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, aku ribet banget. Karena memang sesungguhnya ya, orang yang ribet adalah orang yang banyak punya apa? Punya masalah yang harus dia pecah-pecahkan. Makanya sambungan otaknya tuh du du du du du du luar biasa. Sampai sini bisa sepakat ya? Boleh mulai sekarang bilang ribetnya bahagia gitu Ya Allah ribet banget Aku lagi ribet Telepon temen gitu gitu Mbak Yanti lagi ngapain? Alhamdulillah lagi ribet Ya Allah Kita juga harus ingat kan? Cerdas banget Iya kalau sambungan baru biasanya sambungannya masih tipis-tipis. Kalau terulang sambungannya tebal. Ya. Pintar apa Bu Aisyah? Pintar itu yang sambungannya tebal. Karena dia ada proses pengulangan sehingga dia ya ahli di bidang itu atau ahli di pekerjaan itu, ya. Ibu masak nasi di magic jar sudah ahli? Ah, kemungkinan sarafnya begini sambungannya. Wah, <tuh> siapa? Tapi satu ketika disuruh masak sesuatu yang baru, waduh. Saya orang Bugis tiba-tiba disuruh masak rendang Padang. waduh Ya, pertama kaget. Wah, Karena rendang padang macam-macam ya, ada yang basah, ada yang kering, makin lama dih, masaknya makin enak, gitu kan? Mm -mm. Cuman karena belum punya sambungan otak, ya, maka harus segera cari, oh, baca baca resepnya, oh, tersambung. Baru sekali bikin tersambung, ya. Makanya tadinya rendang, kenapa jadi semur? Itu sangat wajar, Sambungan masih tipis Tapi karena sering ulang, ulang, ulang, ulang Akhirnya sambungannya tebal ya. Nah, perpaduan sambungan yang tebal dan sambungan yang tipis ini Istilahnya cerdas Pilih mana? Pintar apa cerdas? Karena di dalam cerdas ada pin pintar Saya barangkali kalau cuma jadi dokter narkoba pasti saya pintar banget itu pasien datang udah tahu uh, pakai ganja nih udah tahu tuh udah jauh <laughs> ya datang mukanya begitu ya basian sabung <laughs> sabunian gitu saking pintarnya cuman kalau saya nggak belajar ilmu lain ini nggak nyambung nyambung nih nggak nyambung nyambung nanti nggak ngerti belajar tentang hal-hal yang lain kalau saya jarang pergi belanja, nanti nggak ngerti ada namanya ITC, kan gitu? Nggak ngerti ada namanya tamchit, Ya... Apa? Nggak ngerti nanti kalau ada namanya SOGOJONGKOK. Ini masuk di YouTube, di-endorse. Ya tahu dong, kan dong. Aduh makanya saya mau cerdas karena di dalam cerdas ada pin. Makanya salah satu membuat orang cerdas adalah sering jalan-jalan. Bahagia banget sih. Ya Allah, kayaknya mau direkam buat suami kayaknya. Suami saya sering banget kalau saya dia lihat lagi jadwal saya keluar kota dia langsung tanya kamu mau ngapain? Mencerdaskan otak. <laughs> Masya Allah katanya. <laughs> ya baik sampai sini sepakat dulu ya. Anaknya mau dibikin cerdas atau pintar? Nah iya. Boleh nggak dia banyak belajar hal yang lain? Dan cara banyak belajar hal yang lain lewat gadget Boleh pegang gadget? Alhamdulillah udah mulai ngerti <laughs> ya Anak sekarang gimana enggak cerdas Dia bisa lihat hal apapun hanya di kamarnya saja Betul? Mau lihat apa coba? pakai jari aja. Mau lihat Menara Eiffel pakai jari, mau lihat Ka'bah pakai jari, mau lihat Ka'bah tahun 1960-an pakai jari, mau lihat Ka'bah banjir pakai jari kan gitu ya. Luar biasa ya. Terus dia cerita, "Ih, Bunda-bunda, ya Allah, dulu tuh Ka'bah pernah banjir loh." Eh, kan dia bisa punya kayak gitu ya. Iya. Sampai sini sepakat ya. Jadi Nanti generasi anak-anak kita yang disebut milenial atau generasi Z Adalah generasi yang memang memang sangat cerdas sekali Kenapa? Ilmunya banyak sambungannya Jadi tolong tidak boleh dimarah-marahin Gak boleh, eh kamu tuh gejot terus, gejot terus Iya, kenapa? Iya nanti dia gadget terus dan memang sekarang eranya ya buat masa-masa nggak bisa diatur bisa diatur silahkan diatur sendiri ya tetapi Fahamilah anak sekarang jauh lebih cerdas dari kita karena tersambung sel sarafnya ya iya terus nah Oh, sekarang banyak neuroscience Bu Aisa. Iya, kenapa? Karena banyak ditemukan alat-alat yang bisa mendeteksi otak orang yang masih hidup. Kalau dulu kalau mau periksa otak manusia, itu tunggu orangnya meninggal baru diambil otaknya. Diambil sedikit dilihat di mikroskop. Jadi alat tercanggih dulu baru mikroskop. Ya, yang terlihat baru sambungannya. Tetapi ya ini baru terlihat sambungannya inti di dalamnya belum lagi terlihat ada program apa, ya? Ada data-data apa yang Allah kasih? Makanya banyak alat-alat, ya? Nah, ini kita ini aja ya sekedar tahu aja nggak usah diaval ya? Ada namanya komputer aksial tomografi atau CAT, ya? Dia memindai otak dengan menggunakan x-ray dari berbagai sudut untuk menunjukkan kelainan struktural. Jadi kelainan di otak dia bisa kelihatan pakai alat ini aja. Belum berwarna ini, belum berwarna. Nanti ada lagi yang berwarna, ya. Baik, kita pindah. Apalagi? Nih, structural magnetic resonance imaging atau MRI, smri. Jadi Alat ini memindai citra otak dengan memanfaatkan kandungan air di otak untuk membuat gambar resolusi yang lebih baik daripada scan yang tadi yang pertama. Makanya tadi kalau kita mau periksa ini nih ibu, di banyak minum, suruh banyak minum, bu. tungguin sebentar, airnya naik apa, diserap di kepala, ya baru bisa dipindai, ya dipindai dilihat, ya. Apalagi ada namanya ini ya, diffusion tensor MRI. Ya. Ini menggambarkan saluran saraf yang menghubungkan bagian-bagian otak dengan mengikuti pergerakan air di dalamnya. Jadi karena ada alat ini nih kita tahu di dalam itu ada sarafnya nyambung-nyambung cucu-cucu -nyambung. masyaallah, ya luar biasa. Saya kalau ngomong soal otak tuh deg-degan. Apalagi? Ada lagi? Nah, elektro. Nah kalau ini untuk mengamati aktivitas otak. Ya, untuk tahu. Pakai apa? EEG. Dipasang di kepala. Jadi, kepala kita tuh ada gelombangnya, Bu. Ya. Kalau sedang tegang, itu istilahnya gelombang beta. Jadi, uh, listriknya berputar. Ya. Ya. Kalau lagi rileks namanya gelombang alfa. Kalau lagi Ibu pernah enggak lagi rileks tiba-tiba ngantuk gitu, ngantuk, ngantuk, ngantuk. Heeh, ah, ya. nah, itu namanya ya gelombang theta. Gitu. Terus masuk ke dalam tidur pulas mungkin mendengkur itu gelombang delta. Nah, itu diketahui oleh ini. Jadi kepala kita begitu, ya. Kepala kita seperti itu. Oke, okay. hari ini kita nggak cerita tentang gelombang ya. Kemudian ada ini PET, positron emission tomography itu ya pemindaian dengan memanfaatkan zat radioaktif. Kok bisa berwarna bu, Isah? Emang otak kita berwarna bukan? Ya, jadi pasiennya disuntikkan zat radioaktif ya, nanti di, e, baru nanti pas difoto kita kelihatan. Jadi kelihatan banget nih, nih otak orang normal kayak gini. Kalau Alzheimer kayak gini nih, Alzheimer Disease Bahasa sekarang pikun Ya pikun Sudah pikun kah? Ih, belum lah ya Coba cek, coba cek sekarang ada angka 100 Coba kurang 55 mundur 100, 95, 90, ayo 85, 80, 75, 70 Masih, masih bisa? Alhamdulillah, belum alzheimer Coba sekarang 100 dikurang 7 <lum> <lum> Kalau <kano> 5 oke <okay>, ya Maksud saya, <maksud> kalau <kano> 5 aja masih lancar, luar biasa Ada orang dikurang 5 aja, udah <sus> <tus> seratus sembilan lima, sembilan puluh, lapan lima, berapa ya, berapa ya, ya ada tuh, ya itu tanda-tanda Alzheimer ya, iya tanda-tanda Alzheimer, yang gampangnya gitu, yang gampangnya gitu ibu nggak bisa, Mas masih bisa begitu semua kan, masih bisa tadi sampai akhirnya lima bisa nah, kalau sekarang belum diikut nanti di mobil atau di rumah, coba lagi bengong-bengong, seratus -bengong. <laughs> sembilan lima, sembilan puluh ya, baik Apalagi ah ini functional MRI ini pemindaian gambar otak di mana subjek diperintahkan untuk tetap beraktivitas sambil mengerjakan tugas. Jadi otaknya dipindai orang ini disuruh macam-macam gerakannya dan bahkan disuruh misalnya bicara, berpikir gitu ya atau uh, menghayal nanti ketahuan. Makanya dulu pernah kita belajar tentang otak pria wanita, bedanya apa? Itu karena alat ini. Masih ingat ya dulu ya? Enggak apa-apa kita ulang ya. Nah, ini ini dari functional MRI. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Jadi pas, pas diperiksa itu tuh laki-laki itu disuruh ngomong. Ternyata laki-laki kalau ngomong, bicara, ya, ya cuman di kiri saja ternyata posisi program atau data-data yang Allah kasih, berdasarkan funksional MRI, oh kiri aja. Ah Ada juga nih pasien perempuan suruh ngomong terus. Tidak cuma satu, banyak kalau penelitian atas 100 orang. Uih, ternyata perempuan kalau ngomong otaknya yang nyala kiri sama kanan depan. Ya Allah. Lebih banyak mana? Ini yang mendasari wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Karena memang ternyata Allah kasih program di dalam inti sel tadi yang bulat-bulat yang saya tunjuk itu, ya, ternyata pas diperiksa pakai functional MRI, uh, nyalanya sebelah sini sama sebelah situ. Ya? Iya. Sudah bisa memahami kalau suami malam hari ngomongnya sedikit, sudah bisa. Alhamdulillah. Nggak perlu baper lagi, percuma. Siapa yang kalau sedang berjauhan pergi atau suaminya lagi tugas? Kemudian ibu tengah malam kayaknya rindu, kemudian WA panjang lebar. Suami hanya membaca, tapi nggak dibalas. Padahal status online. Kalau enggak punya ilmu ini ya Allah, bu, itu parnonya itu paranoidnya. Kadang udah punya ilmu ini aja tuh, bayangkan kalau sedang dilanda rindu WA panjang lebar karena kita lihat isu ini jam 11 malam, 11.30 malam ya. Kita lihat suami online, wah dia online. Oh kita WA. Wah, ya, ayah miss you. Wah, panjang banget itu kita. Masyaallah. Dia read doang. Enggak dibalas uh, uh, uh, uh. Ada kayak gitu? Lazim! Itulah namanya penuh cinta kasih sayang sama suami Tapi harus ingat ilmunya Saya aja sering ngomong suka lupa beberapa detik Dan kadang-kadang juga jengkel gitu Bahkan ditunggu sampai setengah jam <laughs> Kalau lagi moments itu lebih marah lagi <meng> <meng> Makanya disuruh gak usah mikir langsung istighfar Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah <meng> Ternyata tujuh kali istighfar baru ingat Oh iya iya laki banget Pasti stok kata-katanya sudah habis. Karena cuma 7 ribuan. Apalagi yang punya suami pendiam, ya Allah, cuma 5 ribu. 5 ribu itu aja kombinasi antara kata-kata, bunyi vokal, dan gerakan tubuh. 5 ribu itu kata-kata cuma 1 sampai 2 ribu. Tuh, kan? Kesian kan suami kita kalau kita maki-maki marah-marah. Ternyata pagi hari, uhoh biasa. Kalau udah sholat subuh mandi cek WA, wah dijawab miss you too. Ah, ah, ah, ah. Karena beliau sudah tidur dan subuh kembali tujuh ribu, maka sudah bisa ngetik lagi, ya oh Allah. Baru ingat tuh, hm, laki banget. <laughs> ya, ini saya suka ulang-ulang, karena kadang-kadang bapernya kita hanya gara-gara ini loh. Wih, dia bilang betul. Curhat sekalian, yaa. <laughs> Sengkel sama anak laki-laki yang sudah agak gedean, barangkali dia kuliah di luar, ibu nasehatin panjang lebar dia cuma jawab iye. Yeah! <_diskutkan> <_diskutkan> Mangkel kan? Kalau nggak paham pasti anak dimaki-maki, <_diskutkan> anak kurang ajar, ibunya kangen dari jauh wa panjang lebar cuma dijawab oh iye. Yeah. Terus kita suka nambah-nambahin, kalau minta uang aja panjang. <tuk> Padahal tuh anak waktu minta WA minta uang panjang, jam 11 pagi, makanya dia masih bisa panjang. <tuk> Bu, maaf ya, uang makan aku habis, aku harus beli buku anatomi, oh cukup panjang itu kan. Pas lihat jam, oh iya siang ya gitu. Ya. Ini karena memang ditemukan ini makanya neuroscience itu ya buat kita semua ya adalah ilmu yang memang Allah kasih petunjuk tuh makanya orang bisa bikin alat kayak gini dan akhirnya misteri-misteri itu terkuak ya. Dan itu membuat kita tenang. Tenang enggak sih, Bu? Kalau tahu kalau memang laki-laki begini Makanya pagi-pagi kalau kita bangun Ada tuh saya punya teman Dia marah banget selalu sama sama suaminya Karena pagi-pagi selalu jam 6 pagi Barang-barang suaminya ikut ke kantor Nanti dia di drop ya? Dia perhatikan suaminya gak mau ngomong Maka ditanya Mas marah ya? Kata suaminya enggak Mas kesel ya? Enggak Kenapa sih gak mau ngomong? Gak apa-apa <laughs> Bu, laki-laki jam 6 belum loading Ya Allah Bu Aisyah bukannya udah kumpul 7 ribu Iya Makanya syukur dia jawab sedikit-sedikit gitu Kapan loadingnya? Jam 8 Pas di kantor Makanya kadang-kadang kalau kita ke kantornya, lihat suami di kantor, Ya Allah, di kantor dia ngomong. Atau aku aja pagi, cuman enggak, iya. Malam lebih parah, <klihat> gitu. Ya, iya. Paham ya, Bu? Makanya enggak usah oya-oyak juga anak laki-laki sama suami kalau mau menyiapkan sarapan pagi. Ibu-ibu kan gitu. Ya, mau makan apa? Roti. Kan gitu doang kan? Mau kita tuh roti apa? Tanya anak, Mas Kaku mau makan apa? Telur. Ya telur apaan? <laughs> Tapi itulah laki-laki kita yang harus paham, telur apa ya? <laughs> siapin aja lengkap semua, mulai mata sapi, ya, mata kambing, <laughs> semuanya siapin. <laughs> ya? Saya sering dengar ibu-ibu itu kalau pagi-pagi ajarin anak laki-lakinya Ngomong yang baik dong sayang Bunda aku mau makan telur mata sapi Jam 6 pagi Dia belum loading Mukanya langsung bete Ayo dong ngomong yang baik Kan mau diminta apa tadi mau makan apa Ayo ngomong yang baik dulu pagi-pagi laki-laki enggak usah dioya-oya. Oh iya, karena memang dia belum lagi bisa banyak keluarkan kata-kata. Apalagi yang suami yang tahu nih nanti jam 8.00, 9.00, 10.00 akan rapat terus dan dia pimpin rapat. Pagi-pagi dia sedikit-sedikitin kata-katanya. Ya, buat apa? Ya buat nanti kerjaannya. Makanya kadang-kadang kalau kita cerita sama suami ya Mas, hari ini jam 8 aku jalan Insya Allah jam 10 nanti ada di Rumil Abis dari Rumil jam 2 nanti aku praktek di Bayangkara Abis itu nanti aku ke Ancol Ada acara kementerian agar Kita begitu kan? Kalau suami gimana? Saya nanti malam sampai sampai malam mau ketemu orang <tik> Orang siapa? <tik> <tik> kita minta detail kan? Siapa sih? Iya <laughs> gitu deh gitu. Kenapa? Karena memang mereka bawa sadarnya, walaupun dia nggak tahu, belum belum belajar, faham bahwa kata-katanya sedikit, maka diirit-irit. Kita kalau nggak faham tersinggung ya Allah. Saya karena udah faham, suami so, saya waktu bilang ketemu orang, iya <laughs> laki banget ya Allah. Dulu menuntut, soalnya dulu menuntut. Siapa aja? Siapa aja? Ayo. kita dulu menuntut ya, padahal mereka susah kenapa? karena dia mau ya. hemat itu kata-katanya untuk pekerjaan dia sudah, udah syukur dia ngomong alhamdulillah, iya mas, iya mas. insyaallah dimudahkan ya nah. tapi jangan salah, laki-laki juga kesel kalau perempuan pagi-pagi gak ngomong karena biasanya kita ngomong mulai takut tuh suami-suami tuh Biasanya saya suka diliatin, tapi nggak ditanya-tanya. <tuk> <tuk> ya, karena laki-laki itu karena nggak tahu kenapa ya, itu bawah sadar dan itu fitrah. Seneng juga pagi-pagi itu dengar kicauan istrinya. Anak laki-laki seneng juga ibunya setiap hari pagi-pagi ngomong, asal jangan nanya dia. iya dia cerita misalnya cerita ya ya Allah itu adekmu Alhamdulillah diterima di OSIS koordinator humas ih luar biasa lo dia kan nanya dia kan hmm, kita menceritakan apa yang terjadi pada saudaranya paling nanyanya gini kalau kita diem lagi terus Oh kamu dengar. Ibu ibu juga enggak paham, sangka anaknya nggak menyimak padahal disimak. Asal jangan nanya dia. nggak usah nanya ya. Hari ini pelajaran pertama apa? Habis itu? Setelah itu, wow. dia akan cuma jawab dengan gampang. Hari ini belajar apa, Nak? Sama kayak kemarin. <laughs> itu ya. Iya, ini sedikit diulang ini karena apa? Karena alat fungsional MRI, ya. Siapa punya anak laki? Selamat bu, selamat. <tuh> Kalau MRI biasa hasilnya begini, ya, hasilnya begini untuk melihat potongan-potongannya. Apakah ada tumor? Apakah ada cairan? Ya, apakah ada atrofi atau pengkerutan dari otak? Jadi lihatnya kayak gini, kan? Iya. Jadi kalau MRI biasa nggak nggak boleh ngomong kita diem aja gitu ya. Tapi kalau functional MRI orang ini disuruh ngomong ya, disuruh merangkai kata-kata langsung terdeteksi. Sila, ya sayang, iya saya, silakan, silakan. Gak apa-apa, gak apa-apa, tenang aja. Ya, paham ya? Iya ma nggak, ma nggak. Oke. Okay. Nah ya, ini. Farmakological Functional MRI, ya, alat untuk memindai tentang ya aktivitas obat ya di otak. Bayangin sekarang obat-obat sekarang kalau ditemukan baru, langsung kalau mau tahu untuk obat itu untuk otak, misalnya anti cemas kerjanya di mana, ya anti depresan kerjanya di mana, anti insomnia dan sebagainya itu sudah ada alatnya khusus, ya makanya jangan heran banyak sekali produksi-produksi obat ya, langsung banyak keluar. Kenapa? Karena mudah sekali untuk diteliti, ya. Ya, <tuh> lagi. Ada lagi ini, Transcranial Magnetic Stimulation, Stimulation, ya, TMS. Jadi ini alat untuk melakukan rangsangan non-invasif ke bagian otak tertentu, untuk, ya, memicu perilaku-perilaku yang sedang diteliti. Kalau yang tadi disuruh cuma ngomong, berpikir, kalau ini bisa bergerak, ya atau tangannya bikin begini begini begini begini gitu ya. Ah itu sudah bisa. Jadi dilihat ternyata juga ada di otak itu. Ya, program-program untuk kita bergerak. Oke. Okay. Nah, sekarang mari kita perbandingkan ukuran otak manusia dengan mamalia lain, ya. Banyak ahli menganggap manusia itu mamalia. Kenapa? Karena ya struktur otaknya hampir mirip-mirip, ya. Otak adalah bagian terpenting dari tubuh karena pusat segala kontrol kegiatan yang sadar maupun tak sadar ya. Otak paling besar dan paling rumit dimiliki oleh mamalia Nah mamalia yang memiliki otak paling spesial adalah manusia ya. Mari kita lihat ya, ya, Ini dia ya Anggapan umum bahwa manusia bisa paling unggul karena otak kita paling besar di antara mamalia yang lain Apa iya? Paling besar otak kita bu? Kita lihat ya. Ini perbandingan dengan Java Man. Java Man ini manusia purba yang ditemukan fosilnya di Jawa, ya. Biasanya otak itu yang paling paling ringan ya, 1,35 kg. Ada yang 1,4, 1,5 ya, ada yang 1,6. Ini yang paling ringan. Kita bandingkan dengan uh, orang purba yang ditemukan fosilnya. Ini perkirian para ahli ya. Uh, orang purba 0,93, nggak ada 1 kg ya. Iya sekarang dengan dolpin atau dolpin lumba lumba besar mana lumba lumba ya makanya lumba lumba pinter kan suka bantu kalau ada yang ya sesuatu di laut itu siapa yang sering ke ancol zaman dulu banget ya allah sampai sekarang ya dikasih satu tambah dua dia lihatnya ting ting itu luar biasa ya Iya, karena memang lebih besar, lebih besar, ya. Tapi nanti kita lihat lagi. Dengan cim, cim itu apa? Monyet ya, monyet 0,42 kilogram, ya. Berarti lebih besar kita, oke? Okay. Apalagi gorila, gorila setengah kilo, ya. Manusia lebih besar jauh. Apalagi singa, lion, ya, singa. Oh singa cuma 0,2. Oh tapi bisa jadi raja hutan, <laughs> ya. Apalagi lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo <laughs> ya, lo lo eh? ya, Sekarang kita lihat lo lo lo Ayo, bantuin. Ah, gajah. Gurau banget ya. Pernah lihat otak gajah? Belum, saya juga belum. Kalau gadingnya? Ah, ya Hampir 6 kilo. Hampir 6 kilo. Ini otak kecilnya, ini otak besarnya, ini batang otaknya. Ya Allah, gajah, gajah. Ya. Ah, Kelinci. Kelinci. Kelinci. Ya, 0,01 kilo, ya. Apalagi? Kucing. Kucing, lebih besar dikit dari kelinci, kucing. Ya. Kucing juga bisa diajarin, kan? Ya, iya. Anjing. Mau lebih besar lagi. Kayaknya anjing juga bisa diajarin, oke? Iya. Sekarang kita lihat. Yuk, bantuin di situ. Iya. Baik. Jadi ternyata yang besar apa, Gajah paling besar, ini jumlah neuronnya juga paling banyak ya, makanya gajah adalah makhluk yang selalu ingat kalau dia kemana-mana, gajah itu enggak pernah tersesat kalau di hutan. Makanya kalau ibu tersesat di hutan, segera cari gajah. Gajah, gajah yang langsung bingung ini siapa ini. <gajah> ya. Uh, uh. Tapi kenapa gajah otaknya besar tapi bisa bertindak sebagaimana manusia, ya katanya besar. Tapi kok gitu banget jalannya begitu doang, ya pakai belalainya aja. Tapi itu tadi gajah itu ya makhluk yang selalu ingat dia jalan kemana ya. Iya. Baik, sekarang kita lihat. Ya, penyebab otak manusia sangat spesial itu karena ya memang tadi gajah hampir 6 kilo, tapi sekarang kita bandingkan berat otaknya dengan seluruh tubuh. Ya. Nah, kalau dengan berat otak gajah yang 6 kilo dengan tubuh gajah yang begitu besar, itu cuma 0,13%. Otak kita memang 1,3 setengah dibanding tubuh kita yang barangkali 60 kiloan, 70 kiloan, ya, ya otaknya, ya, perbandingan 1,85 persen berarti kalau untuk ukuran yang dibandingkan dengan tubuh besar mana, manusia, ya, iya. tadi hampir kaget ya, Allah, ternyata gajah lebih mulia. Tetap manusia lebih mulia ya, wassalam ya, ya baik. Nah, ada hal lain yang membuat otak manusia paling spesial di antara para mamalia, yaitu apa? Otak yang bagian depannya ya, itu lebih tebal, yang namanya cerebral cortex neuron, dia besar lebar ya. Disitulah pusat ya mengendalikan ingatan, perhatian, persepsi, pertimbangan, bahasa dan kesadaran ya. Enggak ya, usah dihafal Bu, pokoknya asal tahu aja kenapa manusia itu jadi mulia dibanding sudah dibandingkan dengan mamalia lain. Kalau ilmuwan kan gitu ya. Walaupun sudah Allah sampaikan di dalam ayat-ayat ya, uh, di Quran bahwa manusia paling mulia tapi ingin dibandingkan ternyata betul manusia yang paling mulia, paling spesial ya, otaknya dibanding mamalia lain. Oke. Okay? Nah, kita tahu dulu itu ya. Nah sekarang juga ya manusia adalah mamalia yang otak paling spesial dengan bekal demikian Terciptalah berbagai penemuan berbagai bidang Karena otak manusia yang seperti ini ya Besar komposisi daripada sel-sel uh, otaknya Makanya manusia luar biasa banyak banget menciptakan Ibu suka suka perhatiin gak ya? Uh, jangan ingin yang gadget aja lagi Kalau ada gadget terbaru, terbaru, terbaru Terus ada... Uh, ya teknologinya terbaru terus suka mikir nggak kok bisa mikir gini ya kok bisa kayak gitu ya kok bisa ya orang udah ngirim pesan eh karena salah kita yang hapus dari kita kok bisa gitu ya kan gitu ya Iya karena memang otak manusia tuh Masya Allah luar biasa ya ya Nah sekarang kembali bagaimanakah bentuk jiwa itu jadi para filsuf Yunani menyebutkannya sebagai sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang Jadi orang Yunani dulu itu bingung jiwa itu apa Pokoknya dia bilang sesuatu yang tidak berbentuk deh Pokoknya ada di dalam ruang tubuh manusia Tetapi nah, ilmuwan modern menyebutnya sebagai Fungsi yang menyertakan struktur otak dengan 100 miliar neuron Dan triunan sinaps alias koneksi neuron Jadi ya kata ilmuwan modern Jiwa itu baru berfungsi kalau ini tersambung-sambung. Kan setiap orang sudah dikasih program sama Allah, termasuk ya, otak perempuan program bicaranya kiri kanan, otak laki-laki cuman kiri saja. Ya, watak ada di lobus parietalis, bakat juga ada di otak. Udah ada programnya, tapi baru ya, terlihat jiwanya kalau kita sambung sam, sambungkan itu maksud dari para ilmuwan ya sehingga dalam pandangan neurosains modern otak adalah organ materialnya jiwa adalah fungsinya yang di dalam isinya itu dan kemudian dia baru berfungsi kalau kita sambungkan ya Nah, itulah gunanya kalau kita banyak belajar. Ya. Jiwa adalah seonggok program-program yang disimpan Allah dalam susunan istimewa di dalam sel-sel otak makhluk hidup. Nah kesepakatannya itu. Jadi sudah ada program kita, sudah ada jiwa kita Allah kasih. Program-program ya. inilah yang berfungsi mengendalikan seluruh aktivitas badan makhluk hidup. Kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang soleh-soleha, itu karena program-program jiwanya yang ada sudah di kepala. Tapi, walaupun ada orang diberikan program-program kebaikan, tapi dia tidak pernah sambung-sambungkan, ya, mari Ibu. dia tidak pernah pakai, tidak pernah dibawa untuk siraturahim, maka jiwanya tidak tersambung, programnya tidak tersambung. Kalau ruh apa? Kalau kata ilmuwan, ruh itu adalah sesuatu yang memberikan kehidupan kepada jiwa dan badan makhluk hidup. Jadi sebetulnya pada saat pertemuan telur seorang ibu dengan sperma ayah, kemudian terbentuk zigot, terbelah-belah, kemudian dia dijanin, ya, di minggu-minggu, di sekitar 8 um, uh, mingguan itu otak juga sudah terbentuk, Allah sudah kasih programnya sebetulnya di situ tapi belum nyala, atau istilah sekarang belum teraktifasi. Makanya pada saat usia 4 bulan, Allah tiupkan separuh ruhnya. Supaya apa? Supaya teraktifasi program yang di kepala ini, jiwa yang di kepala ini. Karena memang udah ada, bu. Ya. Memang dari mana program-programnya dari itu tadi ya kadang-kadang programnya sebagian program dari ibu kalau wataknya dari ibu atau dari ayahnya programnya wajah juga begitu siapa yang matanya mirip ayahnya ya itu juga pertemuan dari program-program itu gitu ya baru kemudian nanti diaktifkan oleh ruh ya jadi bentuknya ya jiwa adalah seonggok program wah oh, saya juga bingung mau cari Kata katanya apa pak? Seonggok, <laughs> ya. Nah, karena semuanya ada di kepala programnya, kemudian sudah Allah tiupkan ruh teraktifasi, maka program itu bisa kita nyalakan dan bisa kita sambung sambungkan. Nanti turun ke ini sistem saraf tepi nih, yang saya selalu bilang seperti kabel telepon, dia turun. Otak perempuan di situ ada ya bicaranya di dua di kanan dan di kiri makanya turun ke bawah kita sering ngomong nih bicara nih ya selain omongan yang 20.000 kata itu juga berupa bahasa tubuh maka bahasa tubuh kita ya ya perempuan seperti apa yang ada Allah berikan program atau jiwa di otak kita dia jalan dia jalan ya kira-kira begitu ya dalam dunia telekomunikasi Ya ini walaupun faham-gak faham kita ya Badan itu adalah hardware-nya alias sistem perkabelannya Badan kita ada kabelnya enggak bu? Ini dia nih Luar biasa kabelnya Allah kasih Enggak keluar Kalau ada kabel keluar sedikit itu masalah tahu, tahu bu Apa itu? Ambein Itu keluar dikit aja. Ya Allah itu kabel ya bu kadang masih bisa dimasukin sendiri, kadang harus pakai obat terpaksa, kadang-kadang kalau udah kebanyakan kabelnya kendur lewat dubur akhirnya dioperasi, ya. Iya, ini perkabelannya ini nih, ya. Jadi badan adalah hardware atau sistem perkabelan, ya. Dan semuanya seluruh infrastrukturnya mulai dari otak sampai kaki. Ya, kalau Ibu beli laptop, hardware-nya yang mana, Bu? Gadget-gadget Ibu tunjuk-tunjuk hardware-nya gadget yang mana? Ya, itu yang Ibu pegang itu. Di dalamnya ada kabel nggak? Ah, ada ya jiwa adalah informasi yang terkandung dalam softwarenya ya kok ini banget Bu Aisyah e, bisa banyak banget iya jangankan otak kita lihatan e, gadget yang buatan manusia aja itu ya program-programnya informasinya banyak kan di situ ya iya keduanya dihidupi oleh sistem operasi tertentu yang disebut kalau dalam manusia ruh Ya, kalau enggak ada sistem operasinya gadget juga enggak jalan walaupun programnya atau sudah bagus jiwanya gitu. Makanya ya perpaduan inilah membuat kita hidup seperti ini. Ya. Tetapi semata-mata bukan karena ya emang dari sonenye. Ya, Bu Aisyah kok gitu gayanya emang dari sonenye. Bukan semata-mata itu. Memang programnya ada tapi kita yang sambung-sambungkan sehingga membentuk perilaku. Disambungkan dengan apa? Disambungkan dengan otak di depan yang isinya de adalah apa? Apa isinya di depan ini? Pengetahuan-pengetahuan, bimbingan-bimbingan dari siapa? Dari Allah. Bacanya di mana? Al-Quran. Penjelasannya di Al-Hadis. Itu. Saya memang perempuan 20.000 kata. Tapi diajarkan ya oleh Islam untuk menggunakan 20.000 katanya itu dengan jalur yang benar, baik dan pantas. Maka 20.000 kata, ah saya mau pakai ah untuk apa? Untuk berbagi, untuk sharing, untuk ngaji ya, untuk salawat Itu kan upaya kita. Makanya jiwa kita pun kita yang upayakan seperti itu. Ada juga orang, memang perempuan 20 ribu kata karena programnya ya kiri dan kanan. Tapi gak pernah taklim. Kira-kira 20 ribu katanya dihabiskan untuk apa? Hah? Iya, <sani> macam-macam. Emang gak bisa Bu Aisyah kalau 20 ribu kata dibawa aja, dikeluarkan? Di di di di di bisa. Tapi tiga hari, ibu sakit kepala. Karena perempuan harus mengeluarkan minimal 16 ribu per hari. Gitu, Bu. Bisa paham gak, Bu? Makanya nanti itu yang membedakan jiwa ibu, jiwa ibu ini yang rajin taklim dengan jiwa ibu ini yang, ya, rajin nongkrong di pasar doang, gak pernah taklim, kan gitu. ya. Programnya sama, 20 ribu, 20 ribu, tetapi, dia menyambungnya dengan ya program bukan program tuntunan. Sampai sini bisa paham? Makanya kenapa kita harus taklim supaya ada di kepala juga di depan ini program tuntunan. Suruh ngapain dong 20.000 kata itu? Ya. Kalau enggak uh oh, oh, seandainya saya misalnya nih ya enggak senang taklim. Oh, 20.000 kira-kira saya hmm, Karena bakat saya nyanyi ada, musik ada, ya barangkali aku jadi rockers, <tuh> gitu kan? Iya, makanya saya yang menjambungkan jiwa saya menjadi rockers. Seandainya tidak banyak taklim, ya saya loh, ya, ya. Baik, paham ya? Ya. Dalam surat Az Zumar ayat 42, Bismillahirrahmanirrahim, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa atau orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Bisa paham enggak, Bu? Jiwa kita dipegang sama sama siapa pada saat tidur? Allah. Tapi ruhnya enggak dipegang. Makanya ibu waktu tidur masih kelihatan tuh, tarik nafas. Kalau jiwa dan ruh ibu dipegang Allah waktu tidur, selesai. <laughs> Jadi yang Allah pegang jiwa. Tapi orang yang meninggal juga jiwanya Allah sudah pegang, bahkan sama ruhnya. Ya. Cuman pas bangun program kita Allah kembalikan lagi, ya program atau jiwa orang yang sudah mati atau meninggal tidak dikembalikan lagi. Kenapa enggak dikembalikan? Hah? Hardware-nya udah enggak ada. Udah hancur sama tanah. Karena harus kembali di, ta di tanah. Ya? Kalau orang tidur hardware-nya masih ada kan? Tubuhnya masih ada makanya dikembalikan software-nya dikembalikan, ya? Tapi itu tadi karena orang tidur, ruhnya masih ada di situ. Jadi yang kembali itu dipegang oleh Allah adalah jiwanya. Ya. Kemudian di sini dikatakan, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ini lihat ya. Bedanya kalau nanti membahas jiwa dan ruh. Pada saat membahas jiwa, membahas jiwa di Az Zumar ayat 42. Allah mengatakan sesungguhnya Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir Ini disuruh membahas Ini ilmuwan meneliti Orang tidur Kayak apa otaknya, programnya gimana Oh programnya off Kan gitu ya Seperti itu diteliti Jadi kalau jiwa Itu bisa diteliti lebih Luas lagi Tapi kalau ruh wayas alunaka anir ruh siapa yang hafal ayat ini kulir ruh min amri robbi jadi kalau mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Tuhanku ya tapi boleh enggak diteliti? boleh, hanya illa kolilan hanya sedikit jadi ruh, ilmu tentang ruh diteliti sebagaimanapun Itu gak bisa sebanyak penelitian tentang jiwa Karena memang Allah sudah bilang di dalam Al-Isra ayat 85 Jadi kalau bertengkar membawa, membahas ruh Ya itu mah sakit kepala Tapi jiwa itu bisa didiskusikan panjang lebar Terutama oleh ahli-ahli neuroscience ya Sekarang lagi boleh bantu dari situ. Ya, asy ya. Surat 91 ayat 7 sampai 10, ya. Demi jiwa serta proses penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu dorongan kefasikan. Fasik, fasik. Fasik atau bisa juga diistilahkan keburukan dan ketakwaan atau kebaikan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugi orang yang mengotorinya, ya. Gitu kita belum ngomong dusta ya, masih bicara tentang neuroscience dulu. Jadi dan di dalam asy ayat 7 sampai 10 dikatakan ya, jiwa itu pada saat proses penyempurnaannya Allah kasih program difasihkan juga. Jadi ada program kefasikan kita di sini, keburukan kita di sini ada. Dan ada juga program kebaikan. Di mana program itu menurut para ahli sampai saat ini ya ini kan masih terus berkembang, ya. Program ini ada satu di otak emosi. Di sini Allah sudah kasih program. Masih ingat pelajaran kita? Otak emosi. Ibu pernah marah? Itu fasik kan? <SILENCIO> fasik kan? Fasik keburukan, tapi itu memang Allah kasih programnya memang. Itu tadi makanya dalam proses penyempurnaan jiwa itu memang Allah dorong dia kasih program itu. Supaya apa? Supaya bagaimana mengatasi marah itu, ya? La taqdop walakal jannah Yang bisa menghindari marah, surga, belum lagi surga akhirat, surga dunia udah dapat. Ya kan? Iya. Nah, pernah sedih? Iya. Se sedih itu baik atau buruk sebetulnya? Masuk ke burukan, masuk ke fasikan, udah ada programnya di sini. Ya? Pernah. Pernah sombong? Oh, ho, ho, ho. Ini ketawa gini aja tuh sombong tuh. Kepala mu begini mana? Aduh, sombong itu. Ya, Itu udah ada di sini. Sudah ada. Ibu, sombong enggak usah kursus, enggak usah sedih, marah, takut, sombong, enggak usah kursus, enggak usah, udah ada. Yang perlu kursus apa? Mengatasinya. Ya, anak. jadi sudah ada Allah kasih. Nih. Dari sini apatis, sedih, takut, rakus, marah, sombong, semangat, menerima damai. Ini yang kebah kebaikan. Ini yang kefasikan tadi. Ya. Jadi udah ada, Bu. Bu Aisyah kok saya sedih ya? Udah ada Bu programnya. Cuma kan enggak mungkin begitu kalau orang lagi konseling saya katakan begitu. tega banget orang lagi sedih. Kita gimana kalau ada orang sedih? Bunda, aku sedih. Tolong tidak bilang udah ada di kepala lu. Bukan begitu. Oh, anak kalau anak kita, eh, Bunda, aku sedih. Kita ulang lagi ramakan. Sedih, Nak ya. Oh Udah gitu dulu Bunda aku kesel banget Nah itu berarti marah ya Oh kesel ya nak gitu. Memang kita tahu ini sudah ada di program kepala Sudah tahu Tapi orang lagi kesel Bunda bilang itu udah ada programnya Tambah marah Tonjok langsung, <laughs> pencetus kemarahannya apa? Enggak, saya sampaikan modul dokter Aisyah, ternyata dia marah, ya iyalah. <laughs> ya. Kenapa? Karena Allah sengaja menciptakan otak emosi ini untuk kita dinamis. Enggak bakal rasa bahagia kalau enggak pernah sedih, Betul? Enggak bakal pernah ya merasakan yang namanya syukur kalau enggak pernah itu tadi takut kan? Iya. Supaya dinamis. Kemudian <tuh> ya kita lihat lagi. Ya di sini nih kalau di fungsi otak lain gini ya. Ini, ini, ini. Ini memang Allah sudah kasih program jiwa itu kefasikan dan ketakwaan ada di sini. Terus di mana lagi? Masih ingat pelajaran watak. Watak tuh kan di sini di otak kita nih paritalis. Ilmuwan menemukan, ilmuwan tuh heran. Kenapa di otak paritalis ditemukan setiap orang wataknya ada program kekuatan dan kelemahannya. Ilmuwan tuh suka heran, Tuhan kok bikin begini? Saya ada kekuatan dan ada kelemahan saya. Watak saya kan di sini. Saya kan orang yang mau damai. Mudah mai, hasrat damai itu ada saya di sini. Di situ juga nioron-nioron di kepala ada kekuatannya, ada kelemahannya memang sudah dikit, ya? Kekuatan saya orang damai cepet ngalah bu, ya? Tapi kelemahannya apa kelemahannya? Karena kecapean cepet tidur. <tik> <tik> orang damai gitu, ya? Oh tadi perjalanan dari rumah ke sini 2 jam manfaatkan, ya? Leyeh-leyeh. Enggak leyeh. tidur sih, leyeh-leyeh. Coba tambah lagi sejam tadi jadi tidurnya. <laughs> Itu. Jadi ada kekuatan dan kelemahannya di situ. Ibu-ibu ya? yang wataknya sempurna, ingat? Ya. Apa-apa melakukan dengan sempurna. Saya sering kasih contoh sabun cair habis enggak dibuang botolnya kasih air, kan gitu? Nah. Kok bisa dia lakukan itu ya, padahal gak diajarin sama ibunya Itu ada di sini programnya Odol, dipencet dari bawah, sampai habis gitu ya Dompetnya diatur, rapi Ibu-ibu nih kalau ibu punya watak sempurna yang ada di sini Kalau ibu punya tempat kerja atau ruang, apa meja kerja Atau tempat tidur ibu aja di kamar, buat orang sempurna Ada yang pernah tidurin beberapa jam lalu, ibu tahu tuh Bentar kan? Ini kayaknya tadi ada yang tidur tempat saya nih. Kenapa pun? Itu aja spraynya yang kacau. Malau. Ya jelas. Tapi ada yang unik tuh. Ini ada yang ambil dua lembar duit gue dompet nih. <laughs> Kenapa? Karena kekuatan tipe itu, dia hitung. Dia susun. Berdasarkan angka duitnya lima ribu sama lima ribu dua ribu sama dua ribu kadang berdasarkan nomor serinya <SILENCIO> makanya pas diambil dua lembar tahu dia boleh kalau duit dari bank ya <SILENCIO> itu tadi itu termasuk kekuatannya dia detail dan peka tapi kelemahannya apa orang yang punya hasrat sempurna lama mengambil keputusan. Itu pun sudah ada di sini. Itu sebuah keburukan kita, tapi Allah memang sudah ilhamkan. Yang Allah minta adalah sering-sering yang dinyalakan program jiwanya yang kebaikan aja. Kalau ibu punya anak yang tipe tadi itu, tipe tipe pemikir atau tipe sempurna, gampang dia. Kalau dia mau beli mainan lama banget. Ini, ini apa yang mana? Ini, ini, ini, ini kan gitu? Bun, yang mana? Ini apa ini? Ya kamu dong ambil keputusan. Menurut Bunda, ada yang gitu nggak? Berarti anak itu tipenya pemikir. Banyak orang tua saya suka perhatikan di toko-toko mainan itu dimarahin tuh anak yang tipe pemikir. Lama banget kalau ambil keputusan. Bu, kalau ibu sering sebut-sebut kelemahannya, maka program kelemahan yang di otak itu nyala terus. Lama banget ambil keputusan, lama banget ambil keputusan. Hmm. Hah? Tipe itu juga, karena orang yang selalu rapi, sempurna, maka seneng banget di kamarnya. Kalau pindah kamar, susah tidur. Susah tidur itu sudah ada di sini. Tapi ibu nih tiba-tiba diajak suami, ayo temani aku pergi Singapura. Terus ibu langsung nih ngomong, aduh, ntar aku susah tidur nih, susah tidur nih, susah tidur nih. Nah, ibu belum apa-apa udah nyalain program di sini. Program kevasikan ibu. Nyala dia. Jadi gimana Bu Aisyah? Nggak usah dinyalain. Jadi apa? Yang kekuatannya aja ibu nyalain. Apa mas? Singapura. Ya Allah. Alhamdulillah, ibunya nyalain ya kekuatan ibu. Insya Allah nanti di sana aku jalan-jalan mau ke Orchard Street, ke Bugis Street, <laughs> nyalain itu ya. Kita sering sekali karena memang ada di sini tanpa terasa karena nggak faham yang dinyalain keburukan keburukan kita. Sampai sini bisa sepakat ya Bu? Karena memang Allah sudah ilhamkan itu, tinggal kamu yang punya program itu, kamu yang punya jiwa itu. Nyalain dong. Kata malaikat begitu. Udah dikasih perangkatnya. Kamu pilih nyalainnya yang mana? Ya, itu di sini. Jadi di sini ada program juga kefasikan dan kebajikan. Di sini juga ada kefasikan dan kebajikan. Ya. Ini sudah soa kayaknya. Ayo bantu di situ. Nah, Ya, ini kan untuk uh, ini ada di sini selain untuk watak bakat ini pengaturan suhu di sini, rusuh sakit, sentuhan, ya. Uh, uh. Kalau di belakang ini menafsirkan impuls dari saraf optik, gerakan, bentuk, warna tuh di sini. Programnya itu sudah ada itu, ya. Kalau ini nih yang luar biasa, sering saya ulang-ulang tapi saya senang ulang-ulang karena sangat langka siapa yang mau menyampaikan ini. Di depan otak kita itu ada namanya prefrontal cortex. Ini tempat, ya neuronnya sudah ada. Tapi belum diisi data. Dia sudah ada programnya aja di sini. Makanya disinilah tempat penyimpanan prinsip-prinsip kebajikan dan tuntunan kehidupan. Jadi kita kalau taklim kemudian ada guru kita mengajarkan di sini tentang prinsip-prinsip kehidupan yang disumberkan dari Quran dan hadis masuknya di sini. Nasehat-nasehat kebajikan orang tua kita atau budaya kita juga masuknya di sini. Kalau ini memang sudah ada isinya waktu kita di dalam rahim ibu kita sudah ada isinya. Kalau ini, ya, neuronnya tadi yang bentuk neuron sudah ada, inti selnya sudah ada, tinggal kita masuk masukin gitu. Ini di sini. Kalau orang jarang belajar bagaimana? Ya di sini nggak banyak isinya. Makanya orang yang tidak banyak belajar, pas program marah di sini nyala, dia tidak tahu mau diapain. Tapi kalau kita taklim, diajarkan oleh guru-guru kita, kamu kalau marah, cara terbaik karena Allah yang yang memerintahkan, dan Nabi mencontohkan apa? Istighfar. Mak, Itu itu programnya di sini tuh. Informasi itu. Makanya pas ini nyala, marah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kan gitu. Coba kalau gak ada program disuruh baca istighfar pas marah Hah, gua debrak lu Dia gitu Langsung dia spontan membuat action Ya, kalimatnya begitu kadang-kadang keluar Tapi kalau orang yang ininya diisi pas ininya juga marah Sama, orang-orang juga ini kan sama nih marah Tapi ibu A, dia istighfar Astaghfirullah, astaghfirullah Ibu B, itu tadi kalimatnya langsung keluar tuh kan Ya, gue ah gitu kan Ibu C ada lagi, dia kombinasi antara istighfar dengan yang tadi Makanya bunyinya, astagfirullahaladzim Itu kombinasi tuh, itu pasti talimnya enggak setiap hari Coba kalau talim setiap hari, istighfarnya cantik, astagfirullahaladzim Nah, tapi kalau yang enggak taklim berarti ilmu istifarnya baru 1/8 masuk sini. <laughs> ya. Terus kalau pengalaman-pengalaman di mana Bu Aisyah di sini? Di sini, di belakangnya. Di sini ini adalah kosong juga ah, awalnya. Bukan otaknya kosong, ada neuronnya. Ada sambungannya tapi di sini ada ya fungsi untuk apa?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 Mantu. Nah, kan ada otak yang di sini nih. Ini tadi kalau tadi yang yang yang pertama enggak bisa dikasih lihat ini, saya tutup ini. Masih ingat enggak dulu kita belajar ini? Ini adalah fungsi pendengaran dan kecerdasan spiritual. Itu lagi berita bahagianya di dalam otak kita yang di atas telinga, Allah sudah kasih program kecerdasan spiritual. Allah sudah kasih separoh sifatnya pada kita. Ya, kalau Allah Maha Pengasih, di sini kita ada program pengasih juga di situ. Allah Allah Maha Sabar, di sini juga ada program sabar di situ. Lengkap. Ya. Disinyalir. Ah, disinyalir karena belum dapat detailnya penelitiannya. Ya, jumlahnya 99. Apa tuh jadinya? Masa belum diteliti Bu Aisyah? Belum lagi. Ya, namanya juga udah dapat aja ini fungsi telinga bisa digambar gitu aja udah bagus ya belum lagi dapat ya mungkin nanti berapa tahun yang depan itu anak-anak kita yang teliti ya ini di sini nih sini ya tapi kok tahu di situ ada 99 isinya lir tetapi bagian tubuh lain ya memberikan tanda-tanda boleh ya memberikan tanda-tanda ingat waktu itu saya bilang telapak tangan ini yang kanan 18 huruf hija ya yang kiri, 81 kan? 81 sama 18, 99 Waktu itu kita sudah bahas ya Sekarang kita uh, tidak detail bahas itu Ya, baik Ini yang frontalis Yang saya bilang Ini tempat analisa Menganalisa Kok gini ya, kok gitu ya Mensintesa, mensintesa itu ambil hikmah Ini yang frontalis nih Kreatif di sini Memori di sini Pengalaman lama kah, pengalaman baik itu di depan sini, tapi di belakangnya yang merah. Ini semua isinya bimbingan-bimbingan. Kalau kurang belajar kosong tuh. Ya. Kalau ini memori di sini. Apalagi menimbang-nimbang tuh di sini, di frontalis. Merencanakan juga di situ. Pengambilan keputusan juga di situ dan di sini bisa juga mobilisasi, apa? gerakan. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa itu dusta? Dusta apa? Berdusta. Menurut ibu dusta itu apa? Berkata tidak benar. Dusta. Ya? Next lagi. Nah sekarang, apakah berdusta itu program dari Allah? Ya, Sekarang kita lihat ya. Tadi waktu kita belajar otak limbik ini otak emosi yang tadi dikatakan Allah mengilhamkan ke dalam jiwa itu kefasikan dan kebaikan ya kita lihat apa next ada nggak dusta sini? Hah? Kalau marah iya memang itu ilhamnya dari Allah programnya dari Allah sedih iya ya takut iya ada dusta nggak? Oke lanjut lagi lagi ini ada nggak dusta di situ, ya? Sini juga nggak ada dusta nih, mana sih? Nah ini nggak ada dusta, malu bersalah, pati, ini ini ini yang detailnya program emosi, nggak ada dusta. Jadi dusta bukan program yang Allah ilhamkan. Jadi gimana Bu Aisyah? Kita lihat lagi ada penelitian berdasarkan ayat Quran. Next lagi, lagi boleh? Next, nah. Ya, al alaq ayat 15 dan 16 Bismillahirrahmanirrahim Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian niscaya kami tarik ubun-ubunnya Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka Jadi orang berdusta itu ditarik ubun-ubunnya Akhirnya para ilmuwan begini Ya, mencoba tahu sebetulnya di otak mana kalau orang itu berdusta. Ya, next. Ya, ada namanya ubun-ubun ini. Kalau berdasarkan dari ayat tadi, kembali dulu. Kem, ya, ya. Tadi, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan ini. Ya, nasiah. Nasiah. Hati-hati, tolong jangan kasih nama Siti Nasiah. Siti mendustakan, itu namanya. Hati-hati, <tuh> <tuh> main asal aja tadi ya. Nah, Nasya. Nah, jadi, ya, <tuh> sekarang kita lihat. Ya, ubun-ubunnya ini di sini, nih. Nih, ubun-ubun di sini. Nih, ubun-ubun. Nasya, itu ya. Nah, sekarang kita lihat posisi ubun-ubun di sini. Berarti di bawah ubun-ubun otak yang mana? Frontalis, bukan paritalis, bukan yang watak dan bakat. Makanya dusta itu bukan watak dan bakat. Bukan juga di otak emosi ini. Tetapi dia di frontalis, di mana ini otak yang merencanakan. Merencanakan. Jadi dusta itu direncanakan. Berarti itu siapa yang buat? Manusia itu sendiri bukan program jiwa yang Allah kah. Kenapa kira-kira kita berdusta? Karena bisa jadi, karena juga punya sistem emosi Karena takut, maka berdusta Karena marah, maka berdusta ya, Karena sedih juga, maka berdusta Ibu pernah enggak karena sedih, maka berdusta? Gak pernah, ih saya pernah loh Karena saya sedih marah saya berdusta Pada saat sedih marah Perempuan itu pada saat sedih marah Paling gampang berdusta Iya Ditanya sama suaminya Are you okay? Gak apa-apa I'm fine Padahal dusta Bunda, bunda marah ya? Enggak Dusta bukan itu? Itu karena kadang sedih sama marah, ya, yang kecil-kecil gitu. Jadi perempuan itu dustanya begitu, karena sedih dan marah, enggak? Tetapi karena perempuan sebetulnya pada saat sedih dan marah ingin ditemani cerita, sebetulnya. Cuman kekeliruannya itu pada saat ditanya, mama marah ya? Enggak. Walaupun dalam hatinya, tanya lagi dong, tanya lagi dong. Laki-laki tidak paham itu, ibu. Karena laki-laki menganggap, nih laki-laki ya, ya sudah kalau gitu, kamu enggak apa-apa, mending aku pergi aja. Pada saat mama marah ya, enggak. Apa kata suami? Ya sudah, papa ke bengkel Ya. kesel nggak dalam hatinya apa gitu ngomong dia nggak pernah ngerti aku, wah kata nggak pernah tuh bahaya bun, berarti sejak ijab kabul itu dia tidak pernah ngerti aku ya itu tadi, jadi ya ini kan ubun-ubun nih nasuya tadi kan kalau kita berdusta dan durhaka ditarik sininya, kenapa? karena durhaka itu bentuk pembangkangan itu juga planning perencanaan otak yang ini. Frontalisnya. Seandainya misalnya ya, ya ayat seandainya mengandeng-andeng dikatakan bukan ubun-ubun yang ditarik tapi di belakangnya ubun-ubun di sini bisa jadi berarti dusta itu watak, ya itu. Tapi ada kaitannya nggak dengan planning perencanaan dusta dengan watak ada, ada. Kenapa kan ini kait-kaitan. Orang yang melankolis, orang yang sempurna, dia waktu berdusta sangat sempurna. Terplanningnya sempurna. Strategi dustanya tersempurna. Uh -uh. Orang yang sanguinis, yang spontan, kadang tadinya tidak mau dusta, tiba-tiba dia spontan dustanya. <laughs> Ada kaitan dia dengan watak. Karena ini kan akan sambung-sambung. Tapi, yang memplanningkan ini, yang saya mau bilang bahwa, karena ada beberapa yang mengatakan di dalam, uh, barangkali di dalam uh, apa, uh, literatur Youtube, dia mengatakan bahwa program Dusta memang sudah ada di kepala, di bawah sini. Itu keliru analisanya. Masa nggak mungkin dong? Ya, Allah kasih program Dusta. Tapi kalau Allah kasih program takut, iya malah kadang-kadang kita di, berdoa, disuruh pakai ada rasa takutnya. Takut enggak dikabulkan kan gitu. Ya. Marah ada memang, tapi dusta bukan. Dusta bukan jenis emosi. Tetapi dia adalah ya sesuatu yang direncanakan manusia karena bisa jadi dorongan emosi. Ditambah apa? Satu lagi yang di leher namanya batang otak Itu otak ya, reptil Kalau ini otak mamalia Otak reptil, tau reptil gak kalau saya bilang reptil apa? Ular reptil Reptil itu gak punya otak emosi bu Reptil itu gak pernah marah, gak pernah somo gak pernah sedih Reptil cuma ada batang otak Sikap reptil cuma dua Fight or flight, serang atau mundur Jadi kalau ada ular matok ibu itu bukan marah dia nyerang doang, enggak marah. Ular, apakah engkau marah? Enggak. <SILENGALAN> dia enggak punya otak emosi. Pokoknya dia serang doang. Makanya kalau ketemu ular, dua doang tuh. Dia matok atau dia lari. Iya <SILENGALAN> enggak? <SILENGALAN> itu. Nah, itu yang disebut mekanisme pertahanan diri. Manusia ada otak reptilnya, ada otak emosinya jadi gabungan antara mekanisme pertahanan diri dengan emosinya, maka dibuat perencanaan berdusta, gitu. Mulai dari dusta yang kecil-kecil tadi kayak kita, sampai yang dusta nasional. Bisa paham Bu? Ya? Karena enggak ada itu dusta itu bukan program, ya. Lanjut lagi boleh? Next lagi. Nah, itu. Sehingga berbagai perubahan perilaku dan kesehatan mental adalah efek dari kerusakan pada lobus frontalis. Jadi kalau ada orang perilakunya kacau, mentalnya kacau, itu karena di frontalisnya ini. Dia nyusunnya itu loh. Ya, merencanakannya tuh kacau. Kenapa? Bisa jadi karena tidak ada prinsip yang di depan sini. Bisa paham ya? Itu gunanya kita belajar. Gunanya kita pergi ke taklim di mana saja. Baik taklim di YouTuber. ya, Di YouTube itu juga bisa taklim kan di situ ya. Ambil ilmu di situ ya. Nah itu ini. Makanya walaupun dorongan dari otak reptil yang di batang otak ini, otak Reptil dan mamalia, tapi kalau ada isinya di sini apa isinya? Ya kita belajar bahwa dusta itu Allah akan tarik ubun-ubunnya. Ya, kalau kita berdusta dijauhi orang banyak, tidak dipercaya orang banyak. Itu harus dimasukkan di sini. Makanya dari kecil anak-anak kita harus kasih tahu bahaya bahaya berdusta. Bahkan harus bukakan hadis dan Quran supaya apa? Mumpung masih fresh di otaknya sini untuk masuk kadang kita sungguh-sungguh bilang jangan bohong, jangan bohong. Dosa. Benar juga, tapi baru satu saja. Coba tambahkan ya, input-input yang memang Allah kasih tahu bahwa keburukan dusta itu adalah a b c d dan Ini untuk masuk di sini. Kita juga, Bun, deteksi aja kalau saya masih sering berdusta, berarti masih kurang ilmu ilmu tentang ya keburukan dusta di otak saya atau sudah masuk tapi kadang tidak dinyalakan lagi karena hal itu harus diulang oh. deteksinya gitu aja ya aduh saya kok masih dusta ya sama suami tadi dia bilang uang belanja masih ada saya bilang udah habis <laughs> aduh saya harus taklim tentang dosa dusta nih <laughs> Ya, kenapa? Habis kalau saya bilang masih ada, nggak dikasih. Padahal, seandainya sudah banyak belajar di sini tentang keburukan dusta, maka boleh nggak kita planning untuk ngomong aja sejujurnya, ya, sebetulnya masih ada. Tapi kalau ditambah lagi, aku suka. Kenapa nggak bilang begitu? Kan itu juga perencanaan untuk ngomong kayak gitu kan? Ngomong aja Laki-laki itu, walaupun ibu mendustakan dia, dia tahu Kebalikannya juga, kalaupun dia mendustakan ibu, ibu juga tahu Ya, di mana ya? Di jalan hmm, Gue tahu lo bohong Pasti di kafe <laughs> gitu. Kedengaran bentuan musiknya Kan gitu ya? Iya makanya ini yang perlu diisi dan diulang-ulang nih tentang ya bahaya bahaya dusta ya dan mudaratnya dusta di sini gitu Buah Isa, boleh nggak kita dusta karena melindungi seseorang itu juga ada kisah-kisah itu untuk melindungi nyawa seseorang kamu lihat lihatnya tadi misalnya ada ibu uh, anak kecil lari ke sini enggak ke sana kali Berarti kita mau nolong itu kan? Tapi itu harus juga di planning di sini, di frontalis, bahwa saya niat menolong dia. Maka saya berkata yang tidak sesungguhnya. Kenapa? Karena itu di planning lagi. Karena kita tahu sekarang hati-hati anak kecil dicari-cari. Untuk diapain? Diculik. Atau maaf, disodomi. Kalau kita lihat ada anak kecil lari-lari, kemudian kita lihat dari jauh ada bapak-bapak perlentet banget, oh aduh. waduh, bahaya nih. Saya bapaknya, saya nggak lihat pak, saya juga nggak tahu kalau bapak-bapaknya. Iya dong, iya. Jadi dimana nggak tahu, pak coba kesana aja, cina. Padahal dia ada di dalam sini, rumah kita misalnya. Kalaupun dia bapaknya, kenapa tuh anak lari coba? Bapaknya ngaco kan? Atau dia mau ambil, karena mungkin bercerai ibunya kan gitu Tetapi kan kita dustanya Memang ya Allah, saya dustakan ini Saya tidak berkata benar karena Saya lindungi anak ini, karena saya lihat gitu Itu namanya strategi Ya Saya paham sampai sini ya Iya yeah. Seluruh kejahatan di buka bumi Adalah hasil kerja dari fungsi otak Otak yang mana? Lobus front Talis, sebagaimana juga seluruh kebajikan di bumi adalah hasil kerja otak, yang mana juga otaknya sama di sini juga. Tinggal ada nggak isi depannya tuh, makanya dia bikin kebajikan yang banyak. Ya, kalau ini memang udah ada isinya dari sananya, mulai apati, sedih, takut, marah, sombong, buru-buru, ya, senang pun sudah ada di sini, syukur sudah ada di sini, watak kita sudah ada di sini, kekuatan, kelemahan, ya, ada orang kita lihat ih. Dia kok inget terus ya apa yang dikatakan waktu saya uh, ngejek dia gitu. Eh ya, itu bukan kejelekannya, oh itu wataknya, ya tipe apa tuh yang begitu tuh yang selalu inget apa yang dikatakan badannya. Nah, tipe melankolis dia inget apa yang dikatakan di, oh, lagi dibuli. Anak kita yang tipe melankolis kalau temennya membuli dia inget terus. Iya badannya gendut, badannya gendut tuh inget terus dia tuh. Nah itu pun di sini dia, di sini dia ingat karena ada daya ingatnya Pengalamannya di sini Ya, ah itu tadi Sedikit lagi, next Bagaimana mekanisme kerja otak sehingga bisa menghasilkan fungsi jiwa Ternyata kuncinya adalah konektivitas antara sel-sel saraf yang dikenal sebagai sinaps Faham maksudnya? Artinya, kan ini udah di sini Ini di sini udah diisi kebaikan Prinsip-prinsip kebaikan Nanti kita yang sambung-sambungkan dengan emosi ini, dengan watak ini Berarti Jiwa itu Kita yang upayakan Untuk menjadi jiwa yang baik Kenapa? Karena ini lihat nih, kalau dilihat di fotonya Ada sambungan-sambungannya tuh, kita nyambungin Marah misalnya Atau kesel, terus ingat di sini nih Ada pelajaran bahwa Sekesal apapun, kamu ngomong aja Honesty is the key Sehingga suami pas tanya Bu Isa marah Iya mas, aku kok marah ya? Saya sekarang udah gak, gak, gak mau gitu lagi. Kenapa? Ditinggalin malah. Itu hasil dari dusta. Ibu bisa marah? Iya aku marah. Aku kesel. Jadi aku kesel, aku marah. Itu boleh. Dan suami tidak tersinggung. Boleh bu. Yang bikin suami tersinggung kalau kalimatnya begini. Kamu selalu bikin aku marah. Nah itu tersinggung dia. <tuh> Beda gak? Mas aku kesel sama kamu aku marah sama kamu dengan kamu selalu bikin kesel aku beda nggak nah itu tadi ya jadi sekali lagi kunci jiwa itu adalah sambungan antar sel saraf ini ibu nyambunginnya ke yang bagus atau yang keburuk ya iya oke okay bahwa setiap sifat jiwa adalah hasil koneksi neuron-neuron yang membentuk sirkuit secara khas lihat, jadi kalau di foto nanti ada ibu yang sambungannya begini ada ibu yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini sambungan, beda-beda yang nyambunginnya ya, pokoknya Allah sudah kasih potensi monggo, disambunginnya gimana tetapi sumbernya adalah yang di prefrontal, di depan ini itu makanya di dalam ibadah khusus di orang Islam, ada yang disebut harus menegakkan sol? Karena dalam solat ada ya sebuah gerakan yang disebut ruku dan sujud. Ruku itu sudah membawakan aliran ya antara jantung dengan dada, sudah mulai mau naik leher, pas sujud itu ke kepala, terutama bagian mana? Yang di depan. Karena ada banyak ilmuwan mengatakan enggak bakal aliran darah itu masuk sampai paling depan kalau tidak posisi bersujud. Tuh. Bu Aisyah saya udah agak orchoporosis, bagaimana kalau tidak bersujud? Ya ibu tundukin lagi terus lebih dalam lagi, lebih dalam. Kalau orang di di Cina saya pernah ke Beijing ke ke ke masjid orang muslim kan mereka semua udah tua juga ya. Dia sengaja beli meja yang rendah gini supaya enggak kepentok kasih bantal tipis jadi dia kalau ayah Allah wabarakallahu gini Allah jadi tetap jauh lebih ke bawah rendah dari jantung sampai sini bisa paham bersyukurlah makanya kadang-kadang kalau kita lagi menstruasi lagi nggak sholat kan nggak sujud emosi muncul nah -nah, pelajaran lupa karena nggak benar sujud makanya saya sering itu kalau lagi nggak sholat gimana pun di tempat tidur pojok sujud aja ya sujud apa pojok sujud bukan untuk sholat pojok sujud itu apa mau buat darah kalau nggak lupa itu makanya jadinya wah ngaruh banget ya pelajaran-pelajaran yang di otak ini sudah nggak terakses oksigen ya apalagi yang mempercepat supaya terbuka apa yang sudah kita masukkan di depan otak kita ini itu tadi bersujud supaya jalan darah karena darah membawa oksigen kalau tidak sujud bagaimana kalau lagi marah? Tarik nafas Untuk ambil ok Pernah gitu? Siapa pernah naik tangga lantai 4 sampai di atas? Udah mulai? Ya udah wajar Ya gitu. Bu Aisyah kalau tarik nafas aja itu udah bagus Betul tetapi ada kelemahannya apa kalimat kepasrahannya belum ada jadi gimana bu Aisa itulah Islam ajarkan lagi dia jauh lebih utama lagi dari teknik-teknik lain apa istighfar tadi astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim coba ibu Ibu ucapkan istighfar Astaghfirullahaladzim Itu hidungnya langsung narik nafas gak? Astaghfirullahaladzim Langsung kan? Kalau nafas biasa, kurang lebih oksigen masuk 1 liter Tapi pas ibu sudah istighfar Karena waktu Astaghfirullahaladzim Itu karbon dioksida keluar banyak Waktu ibu otomatis napas itu langsung 8 liter Kan asyik kan? Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Kan gitu Nah itulah asiknya. Agama lain bagaimana? walau alam dia punya cara seperti apa Tetapi tarik nafas panjang Itu cara paling universal, cara umum Hanya kelemahannya Belum ada kepasrahan Astaghfirullahaladzim, di dalamnya ada tarikan nafas, dan kalimatnya adalah memohon ampun, saya mohon ampun, kan gitu. Apalagi yang bisa mengambil oksigen banyak, tahlil. La ilaha illallah Coba ibu, ayo, ayo. La ilaha illallah Langsung narik ke hidungnya <gifat> Makanya selama ini gak heran kalau ibu lagi keselam anak-anak, ibu teriaknya gitulah La ilaha illallah <tuh> Tapi tolong, karena sudah rajin taklim, Dipercantik mukanya, Bu <tuh> La ilaha illallah Bu Aisyah, kalau istighfarnya ngebatin aja gak diucapkan Bisa, tetapi karbon dioksida tidak keluar Astaghfirullah, Allahu. Astaghfirullah, Allahu. Istighfar. Pada saat kajian otak pun bersujud masih ingat kan? Ya. Kita kalau lagi kesel, marah enggak usah mikir, langsung pakai fungsi zikir, istighfar, istighfar. Kenapa? Karena kalau berpikir, ya itu memori yang jelek-jelek yang keluar. Iya, jadi istighfar dulu. Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Siapa pernah nguap? Nguap, nguap Kalau kita nguap itu berarti kurang oksigen Makanya otomatis tubuh menarik Terus 10 liter masuk Orang di sampingnya ikut nguap juga Kenapa? Karena oksigen dia kita ambil Berderet lah itu nguap Ketarik, ketarik, ketarik. <tari> <tari> Makanya istilahnya nular. Hi, kan kurang. Kita ambil sepuluh, kan dia kurang sepuluh ya. Wow, terakhir juga. <tari> Masya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, Bu Aisyah, kalau saya terlalu sering berdusta, terus gimana dong untuk kita bisa pulihkan? Memang kebiasaan berdusta itu terlanjur, ya boleh kembali satu dulu. Ya, terlanjur terbentuk sambungannya Orang yang terbiasa berdusta, katakanlah saya e, dokter narkoba. Selama 20 tahun ini melihat semua pecandu narkoba pasti berbohong. Kenapa? Karena kebutuhan tubuhnya untuk mendapatkan narkoba, dia berbohong. Kalau dia makainya 5 tahun berarti 5 tahun berbohong. Dia pakainya 10 tahun 10 tahun berbohong. Ya. Udah terbentuk nih gini. Bisa dilepaskan? Enggak bisa. Terus gimana dong Bu Isa? Berarti dia menjadi orang yang terlalu bersuka berbohong. Iya, tapi kalau dia mau bertobat, mencoba merubah atau membuat perilaku yang baru, maka kalau ini sudah tersambung, kan ini belum di sampingnya. Disambung lagi. Kenapa ini? Di otak itu ada sekitar 150 triliun sambungan. 150 triliun itu banyak banget. Kita umur 100 tahun aja gak kepake semua Bu. Iya, itu 150 triliun ini Jadi misalnya ya, ya orang yang dia sirkuit dustanya di sini Ya udah gak bisa terputuskan Tetapi dia mau berobat dan bertobat Makanya di dalam rehabilitasi narkoba itu diajarin untuk jujur, jujur, jujur Honesty is the key Jujur tuh kan memberikan sesuatu yang baik Nah, baru tersambung lagi yang baru Udah azan? Oke okay. Seperti itulah berdusta, tinjauan dari neuroscience Insya Allah kita Mencoba untuk berkata yang sebenarnya Yang penting caranya yang Baik dan pantas Benar, baik, dan pantas ya. Terima kasih teman-teman semuanya Ingat berdusta itu bukan program bawah And Itu adalah Kreativitas manusia. <gakak> gak boleh ada yang bilang e, emang nih turunannya suka dusta, gak boleh ngomongin gitu. <gakak> Baik, terima kasih. Maaf lahir batin. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.